Mitra bisnis, tidak kunjung tuntasnya masalah di Papua, perebutan lahan seperti kasus mesuji dan lainnya, serta gesekan di wilayah perbatasan dengan negara tetangga banyak terjadi di akhir tahun ini. Lalu, seperti apa potensi gangguan keamanan yang mungkin timbul di tahun 2012 mendatang terkait masalah-masalah tersebut? Untuk mengetahui prediksi potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi di tahun 2012, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistio. Pak Hermawan, Seperti apa bapak melihat potensi gangguan keamanan yang mungkin timbul di 2012? Konflik seperti Mesuji, konflik tanah itu akan ada terus dan tidak akan surut gitulah. Kenapa? Dalam dua tahun terakhir aja kasus konflik tanah yang besar ya, yang itu yang bisa diselesaikan di BPN kan hanya dua dalam dua tahun ini. Nah, padahal kasusnya ratusan kasus itu di mana-mana gitu. Nah, yang kedua, ini kan asumsi-asumsi yang salah ya. Bahwa semua perusahaan besar yang berkebun itu Ngambil sektor agroindustri atau pertambangan itu Itu jahat, jelek gitu Rakyat itu, semua rakyat itu baik gitu Tidak, kasusnya tidak seperti itu Banyak juga perusahaan yang baik gitu Banyak juga rakyat yang brengsek juga Brengsek dalam pengertian Sebetulnya kalau masyarakat kelas bawah miskin Menipu itu kan bukan sesuatu yang buruk Karena itu mekanisme survival mereka gitu Nah Selama karakter nasional, karakter bangsa ini tidak dibenahin, tidak itu Jangan mimpi ini selesai gitu Pemilih uang itu berkuasa gitu Dan kalau kebetulan orangnya jahat, kelompoknya jahat Ya habis masyarakatnya Begitu juga sebaliknya Saya punya pengalaman lapangan panjang Sekali dalam hal ini Sehingga saya tidak melihat Ada tanda-tanda perbaikan Yang lebih optimis Yang bisa kita lihat Sepanjang tahun 2012 nanti Nah, dengan Ketahanan sosial ekonomi Yang Dan politik yang Sangat rapuh Gitu Di tingkat keamanan Itu ya Begini-begini aja terus gitu. Pemberontakan besar Atau kerusuhan Skala masif lagi Seperti 98 Kalau prediksi saya kok agak jauh gitu ya Agak jauh karena tidak ada situasi yang membuat seperti itu, tidak ada kebencian bersama, itu tidak ada lagi kelompok-kelompok yang secara finansial dan politis mampu menggerakkan masa dalam jumlah besar dan masif. Yang terjadi itu adalah tawuran antar warga karena orang sudah nggak tahan, tawuran pelajar, kriminalitas, kayak gitu yang setiap hari kita nonton di TV itu. Demikian Hermawan Sulistio. Saya, Wendy Lim.